Samen, begun dan. Hoe moet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 Pemirsa, pagi hari ini Anda yang ingin curhat atau bertanya ke Bama Dede silakan Anda bisa menghubungi 564-1234 dan bisa juga melalui Skype silakan di at saja di kami di mamahaa.peraksi. Ibu-ibu apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Mudah-mudahan keluarga di rumah juga sehat ya Bu? ya. Manti. Udah pada makan belum Bu? Belum. Alhamdulillah belum ya. Udah pada mandi? Alhamdulillah belum juga ya baik terima kasih sudah hadir di sini dan saya lihat semuanya cantik-cantik bajunya juga bagus-bagus Alhamdulillah ya Pemirsa dalam kehidupan rumah tangga tentu tidak lepas dari yang namanya berbagai macam problematika keluarga ya Bu ya Nah apalagi kalau masalah ya selalu datang silih berganti dan masalahnya numpuk ya uh, ...pasti menimbulkan pertikaian antara satu sama lain. Gerang juga uh, kalau kita punya masalah sama suami atau sama istri... ...terus anggota keluarga uh, suami atau istri malah ikut campur. Nah, hal ini bisa bikin masalah yang makin lebar... ...dan juga bisa memicu munculnya konflik yang lain. Untuk menjarakan masalah yang dihadapi, maka kita harus terbuka dan saling jujur dengan suami atau dengan istri. Nah, supaya tidak mudah kemakan sama or uh, omongan orang lain. Pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti Tausia Mama. Tema kita adalah Dimusuhi Keluarga Suami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nehmaduhu wa nastailuhu wa nastaghfiruhu wa na'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh di musuhi keluarga suami orang menikah menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda bukan perkara muda. Jangankan yang berlatar belakang berbeda. Ibu, bapak punya berapa saudara kandung. Kelakuannya sama enggak? Enggak. Sifatnya sama enggak? Enggak. Bapak, ibu, anda punya anak kandung. Dua orang, tiga orang, empat orang, tujuh orang, sepuluh orang. Kelakuannya sama enggak? Enggak. Emaknya sama, bapaknya sama. Dididik sama, dikasih duit sama. Diomelin dengan gaya yang sama. Itu beda. Apalagi suami istri. Menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda. Boleh jadi beda suku, beda bangsa, beda bahasa. Beda budaya, beda kebiasaan. Beda pola hidup, beda pendidikan, beda ekonomi. Beda status sosial, beda derajat sosial, dan seterusnya. Ini yang latar belakang mereka. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita orang yang rumah tangga. Ja, ayuhan heb een naam van de lady, ik heb een naam van de pasangan ik heb een kereta van de lady, ik heb satu naam van Satu lady, ik heb een Saya mau ngebayangin kalau kereta jalannya atur. <gif unacceptable> <_ao> kalau jalan kereta baru satu dipasang, satu belum pasang, Kereta bisa lewat gak? Iya. <seekers karaoke> Giwang satu apa dua? Dua. <disciplinary> <encontra Santo Kre |so|> kalau sebelah dipasang, sebelah belum. Sudah cantik apa belum? Belum. Sama suami istri. Nih. Menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda. Beda keluarga. Tidak sedikit di masyarakat kita. Jangan-jangan kita nih yang datang. Jangan-jangan ah. yang nonton ini siar sekarang. Ah. Ada konflik antara mantu dengan mertua. Antara ipar dengan ipar. Ada yang ngalamin itu? Ada. Ngacu? No. Ah. Kenapa bisa terjadi? Banyak berbagai sebab. Satu. Boleh jadi ada berburuk sangka suuzon kata iparnya nusahin adek gue aja nih mah mm -hmm. kita kan orang kaya ya dasar mantu orang miskin rong rong ah. tuh berburuk sangka padahal belum tentu siapa tahu adeknya tuh suka dengan bininya dia bilang biarin deh yang penting gua bahagia iya. Iparnya aja pada resep. Ah, itu yang pertama. Yang menyebabkan kenapa ada seuzon. Kenapa ada berburuk sangka di antara keluarga. Antara istri daripada seorang anak laki-laki. Dengan ipar-ipar mereka. Itu yang pertama. Yang kedua. Boleh jadi si menantu ini. Memang tidak bisa beradaptasi dengan keluarga mertua. Keluarga suami. Kita. Yang namanya seorang perempuan. Begitu menikah dengan seorang laki-laki Bukan hanya menikah dengan laki-laki seorang Menikah ada ibunya Ada bapaknya Ada kakaknya Ada adiknya, Minimal itulah inti keluarga besarnya Kita yang wajib beradaptasi Jangan anda berharap Keluarga suami yang wajib beradaptasi dengan kita Sesuaikan hidup kita dengan mereka Tanya dengan suami Mana yang ibu suka Mana yang tidak suka Mara yang kakakmu suka, yang adekmu tidak suka. Nah, boleh jadi kelakuan ipar yang nyebelin. Boleh jadi sikap ipar yang tidak membuat keluarga suka. Maaf, boleh jadi. Keluarga suami dari keluarga yang santun. Yang sopan. Yang tahu etika dan tata krama. Benar-benar hidupnya seperti itu. Datang mantuk songong, ngomong cablak. Wow. Duduk lega. Wow. Yeah. <laughs> Apa anjis? Jalan aja gak ada. Ketawa, nyablak. Nah, kan beda. Tentu mereka tidak suka. Makanya saya katakan tadi, kita... Sebagai menantu yang baru tadi Wajib beradaptasi dengan keluarga suami Atau yang ketiga Masalah kenapa dimusuhi keluarga suami Boleh jadi karena ada kabar dari luar Dari orang lain Mungkin menyampaikan masa lalu Si menantu ini Dulu pernah begini, pernah begini Padahal sudah taubat, diungkit-ungkit lagi Makanya ngungkit ngungkit yang lalu itu dilarang dalam Islam Sehingga iparnya pada mm. Uh Dasar gak tahu diri Udah diangkat Padahal sudah taubat Bukan mereka yang menyebabkan taubat Dia sudah taubat kebetulan Habis taubat nikah dengan saudara mereka Atau barangkali Maaf Barangkali kenapa terjadi Orang yang rumah tangga Dimusuhi oleh keluarga suami Maaf sekali Orang tadi sangat menyebalkan hmm. hmm Ada yang begitu Ada Yang mana orang oh. no. Sekali lagi Bu, Siapapun punya latar belakang Tapi tolong Yang lalu sudahlah berlalu Jangan dipikirkan yang penting Saat ini Atau maaf, maknya terlalu protektif. Ini anak mami. Hmm. Sampai anak dikawinin, dilihatin tuh bini anaknya. Servis sama anak saya gimana? Cara naruh gelasnya bagaimana? Nyiapin makannya sayurnya kayak apa? Yang namanya kita orang tua, saudara yang terlalu protektif... ...itu akan rusak rumah tangga anak-anak kita... Yang Anda jangan lupa orang bercerai. Ada dua sebab. Faktor dari luar. Faktor dari dalam. Ternyata faktor dari dalam sangat kecil. Yang paling banyak karena faktor dari luar. Yuk jaga rumah tangga kita. Tetap berpegang kepada akidah islam yang benar. Sehingga tidak ada orang yang merusak rumah tangga kita. Amin. Ya. Baik itu dia. atau saya mama untuk tembak kita pagi hari ini. Tentang dimusuhi keluarga suami. Anda yang di rumah. Silakan sudah bisa menghubungi 5641234 untuk yang ingin curhat melalui telepon atau bisa juga melalui Skype silakan di add saja IG kami di mamaaa.beraksi. Sekarang saya akan absen dulu ini majelis salim yang sudah hadir di studio. Yang cantik-cantik semua ya dulunya ya. Sekarang Daun juga. Tahun 70. Iya. Yang pertama adalah majelis salim Muslimah Masjid Agung Islamic Center Riau. Waalaikumsalam ik wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Riau? Amin, amin. Alhamdulillah, Riau? ini uh, bajunya Maar dan heb je ya, ijo de bagiunia, de Ijo Tosca Ijo de Tosca En dan Tosca je de task. En dan heb dan dan brosnya juga bros ubur-ubur. Terima kasih sudah hadir di sini dari Rokan Ulu. <tuk> iya. Ini bukan Rokan Ilir ya? Bukan. Iya, baik. Terima kasih. Ini bawa apa dari Rokan Ilir? Kelamai. Hah? Itak Kelamai. Pitak? Itak. Itak Kelamai. <tuk> itu apa, Bu? Makanan apa itu? Itak Kelamai. <tuk> <tuk> oh, do Itak Kelamai. Itak Itak Kelamai. Hah? dodol. Itak Kelamai. Iya, iya, dodol. Iya, <tuk> baik. Makasih. Wajik bawa juga ya baik terima kasih ya Bu ya, ya. saya lihat di sini gak ada yang ngantuk ya. Ya. ya tapi yang bobo ada ya berikutnya adalah majelis alim asoleh As ar-rosyadi bojong soang Bandung Assalamualaikum Waalaikumsalam Kumahan damang soang? Alhamdulillah Alhamdulillah bojong soang itu soang adalah angsa ya lehernya panjang gitu ya dari Bandung ke sini berapa lama Bu? Oh, pada nggak tahu, pada tidur kali ya. Di, di mobil. Oh, tiga, ada 3 jam. Iya. Terima kasih. Dari Bandung bawa apa? Bawa bebek. Hah? Bawa apa? Oncom. Oncom sama tempe. Iya, kalau oncom itu pakai H dia ngomongnya oncom. Iya, baik. Terima kasih. Kerudungannya baru, bagus banget ini Bu Ya, coraknya itu bikin seger. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini. ya Mak. Ishmael, mah kayak udah mau ngantuk, mau tidur udah mau cium lutut dia. Ya. ya, kita harus break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mamah dan AA bersama Omega. bantu kurangi lemak darah. Ya.